Pemerdekaan dan perbudakan adalah benturan yang luar biasa Bertolak belakang tak pernah seiring sejalan Satu menang yang satu menjadi kalah Perbudakan kalau di atas dia memperbudak manusia sampai manusia Lupa siapa dirinya dan apa identitasnya Sebaliknya merdeka bisa menolong seseorang untuk terus berjalan dan bangga jadi anak manusia dan tahu kemana tujuan hidupnya kemerdekaan atau perbudakan berbeda besar tapi awas jaraknya sangat dekat salah melangkah engkau bisa berpindah dari merdeka ke perbudakan salah bertindak itu bisa jadi malapetaka yang mengerikan Menyesali kemerdekaan yang hilang karena masuk ke dalam perbudakan yang mengerikan Selalu memerlukan waktu untuk menyembuhkan Karena itu hati-hati kemerdekaan dan perbudakan memang bertolak belakang Tapi jarak mereka hanya sejengkal saja Salah menjaga kemerdekaan, kau masuk dalam perbudakan Tapi kalau kau kuat sungguh perbudakan tak akan berdaya Engkau berjalan di kemerdekaan Ayo Periksa langkah di mana sekarang kita ada Semoga langkah-langkah kita bijaksana Pilihan kita tepat Tak terjebak di perbudakan Tapi ada di kemerdekaan Bersama saya Bigman Sirai